Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyana wa sayidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din Allahumma wa 'allimna ma wa zidna ilman Kemarin kita bahas berkenaan dengan rambut. Gimana cara perawatan rambut nggih? Ya, aturan-aturan untuk rambut gimana cara menyisirnya? Ya, dahulukan sisi yang kanan, kemudian yang kiri. Kemudian lagi yang kedua, disunahkan untuk memakai minyak. minyak. Biar rambutnya apa? Kincel, enggak, kusut, ya enggak kelihatan berantakan gitu. Ini ketika di rumah seperti itu. Kemudian ada larangan-larangan yang berkenaan dengan rambut. Apa saja larangannya? Menyambung, Menyambung rambut dengan apa kita sebut? Wig atau apa lagi? yang rambut di belakang itu apa namanya sanggul, sanggul. sanggul. Nah, itu enggak boleh. Wajah. Jadi itu dilarang untuk menyamun rambut. Ada lagi larangan yang lainnya apa lagi? Men Menghilangkan rambut, wajah. Contohnya apa? Alis. Mungkin ada yang cabut bulu matanya juga. Ya, kalau cabut bulu mata. Kemudian, namun yang masih boleh, kalau perempuan itu ya punya, ini keluar dari normal. Punya kumis atau punya jenggot. Dihilangkan atau enggak? Dihilangkan. Yeah. Dihilangkan atau tidak? Yeah. Dihilangkan. Kenapa? Karena itu ciri khas laki-laki. Nah sekarang, cara, kemarin berias dengan rambut. Sekarang tulis. Ya, judulnya berhias untuk gigi. Berhias untuk gigi. Jadi giginya itu diatur, diatur di sini. Perawatannya gimana? Itu tulis di bawahnya Islam mengajarkan perawatan gigi. Sehingga dianjurkan untuk bersiwak. Ditulis hadisnya dalam hadis disebutkan Seandainya tidak memberatkan umatku Maka aku perintahkan Maka aku perintahkan untuk bersiwak Setiap kali sholat Ya bersiwak tadi setiap kali sholat ini perawatan Nah tulis hadisnya tadi Hadis riwayat bukhari dan muslim Kemudian Ditulis lagi yang tidak boleh di sini yang tidak dibolehkan adalah menjarangkan gigi. Jadi dibuat jarang, dibuat pisah-pisah jauh. Jadi giginya dibuat tambah kecil. Ini kan sudah mepet-mepet nggih. Nah, karena terlalu mepet kurang bagus kalau orang dulu itu bilang, maka dibuat agak Iya, agak renggang. Ya, jadi dibuat jarang-jarang, ya, sehingga dibuat jadi ke kecil. Ini tidak boleh menjarangkan atau apa istilahnya tadi merenggangkan gi gigi. Merenggangkan gigi tidak tidak boleh. Jadi seperti itu apa adanya. Kalau dia buat renggang tadi, ini namanya merubah ciptaan Allah. Dan mengelabui orang. Ini sama prinsipnya seperti kalau ibu-ibu pakai sepatu hak tinggi, ya orangnya pendek, namun pakai sepatu hak tinggi Kelihatan tinggi. Enggak boleh ngelabui orang, enggak boleh. Ya sudah pendek-pendek saja, ya. Enggak usah so soal-soal. Jadi tinggi. Ini namanya mengelabui orang. Jadi pengelabuan itu enggak boleh. Ngapusi orang itu enggak boleh dalam Islam. Contoh dalam masalah penampilan tadi maka rambut palsu juga gak boleh pakai wig, gak boleh, nyambung rambut juga tidak boleh, karena kalau misalnya rambutnya itu memang gak tumbuh dia pakai tadi, ya rambutnya pendek dia buat jadi panjang, itu namanya ngelabui orang, maka itu juga dilarang nah sekarang judul baru lagi berhias dengan wangi-wangian ditulis di bawahnya memakai minyak wangi termasuk hal yang dibolehkan bagi wanita namun dipakai hanya di hadapan suami dalilnya jelas disebutkan dalam hadis bahwa Aisyah mengatakan aku dahulu Aku dahulu Biasa memakai minyak wangi Di hadapan Nabi Biasa memakai minyak wangi di hadapan Nabi SAW Dengan minyak wangi yang terbaik Dengan minyak wangi yang terbaik Berarti enggak kecut Aisyah di hadapan Nabi Pakai minyak wangi yang terbaik Sampai-sampai Sampai-sampai bekas putih minyak wangi tadi Putih Berarti minyak wanginya itu ada warna putihnya Jadi sehingga kalau dipakai Ya ini mungkin minyak wangi dulu Sehingga kalau dipakai jadi bekas putih Sehingga sampai-sampai bekas putih minyak wanginya Terdapat pada kepala dan jenggot Rasulullah SAW Sehingga apa? Bekas putih minyak wanginya terdapat di kepala, terdapat di kepala dan jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallam dekat-dekat Aisyah ya sampai bekas minyak wangi ada di sini dan di sini. Insya Allah sampai segitunya jubanya. Berarti Bertingkat kecut kan? Nah mungkin kalau Rasul itu dekat dengan istri-istri saat ini itu malah dapat kecutnya nggak dapat. Wanginya itu, wassalamualaikum ini wabarakatuh. enggak ada untuk ibu-ibu saat ini. Dan ini tanda juga bahwasanya para istri zaman dulu itu di zaman Rasulullah SAW itu sangat ingin tampil istimewa di hadapan suami. Sampai-sampai juga ada kisah yang sama seperti ini. Ada seorang yang baru saja menikah. Rasulullah SAW ketemu dengan dia. Namanya Abdul Rahman bin Auf. Ya, Rasulullah SAW ketemu dengan dia. Kemudian Rasulullah SAW lihat kok dia itu penampilannya berbeda dan rasul lihat di bajunya itu ada bekas kalau mungkin zaman ini tuh bekas lipstick gitu kalau zaman dulu itu bekas minyak wangi rasul tanya kamu ini kok ada bekas minyak wangi perempuan di bajumu maaf rasul saya itu baru saja menikah ya rasul saya itu baru saja ma menikah rasul tahu dari minyak wangi yang ada di bekas bajunya ya Kemudian Rasulullah Sallam, kamu itu sudah buat walimah apa belum Walimah itu artinya pesta nikah Belum ya Rasulullah Kemudian Rasulullah Sallam itu katakan Awlim Ya Hendaklah engkau membuat walimah pesta nikah Walaupun cuma dengan satu ekor kambing Ya, Walobisyatin walaupun cuma dengan satu ekor kambing Berarti orang dulu itu kalau nikah dengan satu ekor kambing Modalnya saja itu bisa Ya, orang dulu itu nikah Walaupun dengan satu ekor kambing saja Bi, Bisa, itu sudah buat pesta yang istimewa Enggak sampai 20 juta, 30 juta, 40 juta Enggak Itu cuma, kambing berapa harganya coba? Hah? Kambing piro coba? Orang Yuta wajah so nikah loh. Berarti modal nikah dulu itu berapa? Cuma 2 juta rupiah Itu sudah pesta namanya Ini. Itu sudah jadi pes, pesta dia sudah manten loh itu, sudah pesta besar lulu. Maka Rasulullah itu katakan yang paling murah saja tetap buat pesta nikah seperti itu. Dan tadi jadi pelajaran apa? Bekas minyak wanginya ada di istrinya yang tadi dia baru nikah. Dari hadis tadi itu dari hadis apa tadi? Aisyah menunjukkan kalau minyak wangi wanita, kalau minyak wangi wanita. Ini di badan apa di wajah coba Sampai kepala Rasul dan jenggotnya Berarti bisa kena minyak wangi Berarti di di wajah apa di badan Di wajah apa di baju Aisyah pakai minyak wanginya Di wajah apa di baju hmm. Rasul itu punya bekas Di jenggotnya dan di rambutnya Berarti Aisyah pakai minyak wanginya Di wajah apa di baju Di wajah Ya, dipakai di wajahnya. Berarti tulis tadi lanjutan minyak wangi untuk wanita biasa dipakai di wajah. Sedangkan untuk laki-laki ya, sedangkan untuk laki-laki ya di badan atau di bajunya. Itu loh lihat ini pelajaran di sini nggak mungkin kalau itu ada di baju kemudian masa jenggotnya yang kena minyak wangi terus kepalanya yang kena minyak wangi nggak mungkin pasti ada di wajahnya jadi berarti dia make upan di sini sudah pakai minyak wangi begitu ibu-ibu namun tulis catatan di bawahnya namun kalau laki-laki pakai wangi-wangian di wajah itu tidak disyariatkan itu tidak disyariatkan. Karena khawatir mirip dengan wanita. ya Karena khawatir mirip dengan wanita. Istilahnya apa? Kalau laki-laki yang mengkapan apa? Laki-laki apa? Modis. Hmm? Biar kelihatan kinclong. Itu laki-laki yang butuh. Kalau pada wajah tidak butuh. Ini dia gak perlu pakai bedakan, pakai pupuran, itu gak perlu loh kalau laki-laki. Kalau perempuan perlu. Nah, itu bedanya laki-laki dan perempuan. Nah, nanti pembahasan berikutnya lagi baru kita bahas untuk kesempatan berikut. Ya, ini belum bahas minyak wangi kalau dipakai ketika keluar rumah. Terus minyak wangi yang mengandung alkohol. Itu saja, kita cukupkan sekian. Kita tutup kalian doa ke Pratul Majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika Shadu'alla ilah ilah anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saksikanlah video-video lainnya Di channel Darussolin TV Dan jangan lupa subscribe Channel Darussolin TV